Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bapa pemirsa setiap TV1 yang dirahmati dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sekali saya tetikan ini kembali hadir menjumpai anda di Petian Kaupo. Dan insyaallah pemirsa, selama satu jam ke depan kita akan membahas berbisnis bersama Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Ia tentunya anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja bukan? Dan seperti ibu-ibu yang sudah hadir di sini menemani saya, ibu-ibu sudah cantik sebelah kiri sudah pink semua. Ini warna apa Bu ini ya Assalamualaikum Bu Nah semua Bu nah. Alhamdulillah Ini dari mana ya Bu ya Dari Bandung Majik salimnya pennaun apanya namanya ya Minta Subhanallah udah cantik-cantik Marun abu-abu gitu ya Bu ya <laughs> Ya kita sapa dulu ibu-ibian sini. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Ini dari mana nih? Dari Al Muaddafin, iya. Di antara ibu-ibu di sini, dong, siapa yang punya bisnis? Punya butik, kerudung, kredit. Ayo siapa? Ya, Ibu punya butik. Ah, oh, mana? Oh, punya apa, Bu? Bisnis apa? Putih. Uh, okay. yeah. Oh seragam dari. Yeah. Oh dari Sabah. Sudah berapa lama berapa lama bu? Baru yeah. berjalan 6 tahun. 6 tahun Subhanallah banyak hmm. sekali offsetnya sebelas, seratus hmm. juta bu ada? Amin, amin ibu, amin. Iya. <laughs> Bu, mau tahu gak bisnis bersama Allah itu seperti apa? Karena kalau kita mendapatkan rezeki yang halal atau misal Insya Allah, Allah pun akan meridoi kita Dan Insya Allah, Allah pun akan memudahkan jalan kita Kalau kita berbisnis bersama Allah Nah, kita akan bahas dengan Ustaz Reza Insari Silahkan Ustaz Salam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. <laughs> Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Berbisnisnya gimana Ustaz? Eh, saya dengar Bu juga punya itu loh bisnis ya benar ya Ustaz ya Alhamdulillah ini sebutik ya kalau nggak salah bukan iya gimana <laughs> <laughs> ya. nih Ustaz nih berbisnis bersama Allah ya ibu-ibu dari Bekasi hmm. yang saya dengar ya Bekasi sama Bandung Aduh. Hmm. Mitaul Haq sama al-mu'adabin al hmm. dan juga pemisah di rumah sebenarnya baca cahaya, itu ada dua kata yang sebenarnya kita harus bahas hmm. berbisnis bersama Allah Ber berbisnis dengan, dengan. Allah. Hmm. Menurut ibu, -ibu sama nggak? Mu, pim. Ya, yang tato dengan, yang satu berbeda. <laughs> beda ya. Ternyata maknanya juga beda ya. Hmm. Kita bahas satu-satu dulu ya. Iya. Kalau berbisnis ya dengan Allah itu artinya kita dalam menjalankan usaha harus ikut aturan main Allah. Hmm. Kalau Allah katakan eh yang ini harap jangan kerjain. Eh yang ini halal silahkan. Yang ini lampu hijau silakan yang lampu merah jangan diterusin hmm. itu artinya kita sedang berbisnis dengan Allah ya. ikutin aturan mainnya Allah subhanahuwataala mm -hmm. Allah tuh punya rule of the game dalam bisnis punya aturan main dalam berbisnis nah main catur aja ada, ada aturannya bu ya hmm. arisan juga ada aturannya kan pokoknya gimana saya sekarang bu enak aja aturannya kan nggak begitu complicated nggak kocobuduh kan ada aturannya apalagi dalam aturan bisnis ya. Satu. yang kedua berbisnis bersama Kersama. Allah sama kayak Andre. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Kesungguhan Allah bersama orang sabar. Itu maknanya apa? Mm -hmm. Dalam berbisnis ini, Bu, ada tidak ada jaminan. Yeah. Tidak ada garansi bahwa kita bisa berbisnis untung terus. Mm -hmm. ada ibu bisa tunjukkan sama saya ada bisnisnya enggak pernah rugi. Mm -hmm. Tidak ada. Tapi begitu kita bisnis bersama Allah, tijarotun lan tabur, tidak ada bisnis yang rugi sama Allah. Semua pasti untung. untung. Yeah. Karena manusia ini punya keterbatasan Bu, hmm. kalau kita hanya nanganin sendiri, walaupun dengan manajemen yang profesional, hmm. pasti ada saat di mana kita mengalami kejatuhan, yeah. bangkrut, hmm. ya, salah perhitungan, musibah, hmm. pasti ada. Atau yang bekerja dengan kita tidak amanah, ya, tidak semuanya. Banyak kemungkinan. Hmm. Nah, supaya bisnis kita tetap langgeng, hmm. jangan lupa, libatkan Allah dalam bisnis kita. Undang Allah untuk campur tangan dalam bisnis kita, Bahwa sebenarnya pemegang saham itu bukan... Kita sebagai komisaris, tapi Allah lah pemegang saham tunggal di dalam bisnis kita. Sehingga jangan lupa, libatkan Allah. Bagaimana melibatkan Allah, Bu? Doa. Ini caranya melibatkan Allah. Libatkan Allah dalam bisnis kita, jangan lupa pada doa. Doa itu akan mengundang ya, hadirnya Allah dalam suatu bisnis kita. Dan kalau Allah sudah hadir dalam bisnis kita, tidak ada kata tidak mungkin. Semua pasti mungkin katakan. Hmm. Mau berapa untungnya, Bu? Satus miliar? Satus triliun? bagi Allah kecil, tapi bagi saya besar banget. Ya, ya. Saya nggak sanggup, saya angkat tangan. Mm -hmm. Tapi begitu saya minta kepada Allah. Mm -hmm. selesai Iya. Mm -hmm. ya. Tapi saya kalau di zaman sekarang ini, ya, bu ya, kalau misalnya kita berbisnis dalam artikata jalan-jalan yang lurus tanpa harus maaf dalam artikata kita menyuap ustad atau kita istilahnya melobi atau apalah ya namanya gitu. Kayaknya tuh nggak berjalan. Istilahnya kita di zaman sekarang ini memang sudah apa ya berbisnis itu dengan aturan yang seperti itu awalnya hilang gitu. Iya. Katanya, ah. borong-borong nyari yang ada. yang halal aja susah, katanya iya, betul, gitu. Betul, betul, betul. Sebenarnya mempersebutnya kita sendiri, Bu. Ibu tahu burung camar mm -hmm. dan burung elang. ya yeah. Burung camar itu biasanya punya sifat dia terbangnya rendah. Mm. Begitu ada ikan, perbutan. Padahal ikannya cuma satu. Hmm. Satu ikan diperbutkan oleh puluhan burung camar. Tapi pernah lihat burung elang? Jarang dia terbang rendah, lho, yeah. Bu. Terbangnya? apa bu manfaat kita terbang tinggi mm. dengan burung elang terbang tinggi pandangannya luar mm. yang nggak kelihatan sama burung camat bisa dilihat dengan burung mm. kalau kita berbisik mengikuti seperti contohnya burung pelat berada di atas apa yang orang tidak tahu kita kerjakan nggak usah pakai suap menyuap pasti orang nyari kita otomatis mm. ya yeah. Kalau udah bicara yang masalah, misalnya umpama orang sudah sangat butuhkan, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Orang, Bu, kalau udah sakit, ya, kita punya bisnis yang berhubungan dengan masalah kesehatan, orang udah sakitnya kronis, kanker, ya, kemudian tumor, ya, virus HIV, udah mentok, Bu. Tiba-tiba masuk ke dalam klinik kita, dan kita bisa membantu menyembuhkannya, nggak usah pakai suap menyuap, itu berapapun read dibayar demi iya. ketembuhan. Betul. Jadi sebenarnya gak jadi alasan bahwa susah sekarang bisnis yang lurus-lurus aja Ustaz. Enggak. Hmm. Kalau kita mau bisa, tentu. Yang kedua adalah kita selalu terbiasa menjadi orang-orang yang menjalankan bisnis sesuai selera pasar. Hmm. Follower. Kita hmm. jangan mengikuti pasar, hmm. kita menciptakan pasar. Nama. Gimana caranya menciptakan pasar? Hmm. Bikinlah jamaah. Bu, ini ambil contoh ya. Misalnya. Ustazah Amin Bikin majlis taklim Amin Anggotanya itu 10 ribu Ibu-ibu Masya -ibu. Ya Allah Dia bikin Butik busana muslimah Siapa yang beli pertama bu Pasti jamaahnya Nggak usah nyari yang di luar luar Nggak usah pakai tender ke perusahaan ini dan itu Lempar di jamaah Udah banyak yang beli Asalkan jangan nyari untung yang besar Sedikit tapi banyak yang beli Udah untung Ya Ya ini, ini salah satu, hmm. itu namanya membentuk jamaah hmm. kita gak terpengaruh urusan yang ada di luar pasar, di luar kita hmm. jadi kita besarkan jamaah kita. Hmm. maka saya lihat ada bisnis-bisnis yang tetap lurus kenapa? dia menggunakan potensi jamaahnya untuk mengembangkan usaha ya. hmm. bikin minimarket. siapa yang beli? sembakonnya yang beli, ya anggota-anggota jamaahnya ya, ya. yang beli Mm -hmm. Itu salah satu contoh. Jadi maksudnya gitu. Iya. Tapi kan istilahnya Ustaz kalau misalnya kita pengen jalan lurus aja dalam berbisnis itu ya pasti juga pasti ada godaan, ada hambatan juga ya Ustaz. Yang enggak hanya lurus aja gitu. Nah, gimana sih kita bisa menepis okay. goda-godaan Ya jadi kalau kita udah ketemu apa sih Bu, istilahnya kalau dalam ketemu setelahnya Hmm. Atau kita misalnya orang Bandung ketemu. <laughs> kalau ketemu. Kalau orang pas, jangan, ya. Kalau kita dulu saya waktu, waktu kuliah diajar sama dosen udah ngeh Mm. udah ngah udah selahnya wah mm. selah. enak bu nah bagaimana maksudnya ngepasin dengan mm. dengan selah tadi ya mm. gini kalau kita mau berbisnis dengan Allah atau berbisnis bersama Allah ada satu hal yang penting untuk kita pahami konsep rizki rizki ada tiga macam bu uminya mm. satu rizki yang bersifat mutlak kok apa bu mutlak ya itu yang mutlak absolut mm. bapak ibu siapapun pemirsa yang ada di rumah nggak perlu nyari sudah dikasih Hmm. Surat Hud ayat ke-6 bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fil ardi illa 'anallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata termasuk manusia, ya. Pasti akan dijamin ya, ya. Pernah merasakan ya. Saya pribadi merasakan waktu masih bujangan punya pengasuhan besar. Hadir. Iya. Akhirnya ke sini lah ke sana gitu. Diburuin ini Begitu punya istri, punya anak Alhamdulillah bu, kebeli rumah Alhamdulillah kebeli kendaraan gitu. Padahal, ya Allah Padahal gaji saya, atau penghasilan saya Tidak lebih besar waktu berumah tangga dibandingkan waktu masih ibu jangan. Tuh, berkahnya kita punya istri Ya, apalagi yang kita nikahi ini Calon istri kita, itu bu, anak anak perempuan Satu-satunya, bapaknya sudah mau meninggal Nah, itu dapat warisan <laughs> Oh, itu kuncinya Benar, benar Setiap anak yang lahir satu lahir ada rezinya. Benar kata orang Betawi bilang iya. banyak anak banyak rezeki. Kalau orang tuanya soleh, saya sarankan enggak perlu ikut kogam kogam bencana, buat bikin banyak anak supaya anak soleh makin banyak. Iya. Kalau keluarganya bohong, jangan punya anak, bikin anak rusak. Ini baru rezki satu ya ustadzah. Ya? Yang dua belum kita bahas. Nanti kita akan bahas satu ya. Kita jangan kemana-mana, kita akan membahas rezki-rezki yang lain. Karena itu tetap bersama kami di Titiyan Callbu, Insya Allah. diri-diri pengkoko, peserta dan bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kali ini kami membahas tentang bisnis bersama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dengan ya bersama dengan Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita akan dibahas di awal ya Ustaz ya, bahwa dengan bisnis dengan, dengan Allah. Nah, Ustaz, tadi ada rezeki yang memang Allah sudah turunkan kepada setiap hambanya ya. Ada yang mutlak kok. Uh -uh. Ada dua lagi yang belum. Apa tuh Ustaz? Jadi itu yang pertama mutlak loh ya, Kalau usah dicari udah jatah. Setiap jatah kita ya. Setiap ya. orang yang lahir di muka bumi ada jatahnya. Mm -hmm. Saya enggak pernah baca di koran tuh semut kelaparan enggak ada. Mm -hmm. Jadi kalau ada manusia kelaparan itu salah dia sendiri bukan ke kehabisan stok makanan. Males. Mm -hmm. Itu aja. Enggak ada jangan jangan berpikir kalau kehabisan stok makanan, mm -hmm. enggak kurang-kurang. Mm -hmm. Ya, dia sendiri yang yang enggak, enggak mau mencari, ya. Jadi dia pertama. Mm -hmm. Ini enggak perlu kita bahas karena sudah banyak contohnya dan buktinya. Ada seorang ibu namanya Bu Halima anaknya 25. Mm -hmm. Suaminya pedagang kelontong Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup aja tuh semua anak-anaknya Ya maksudnya jadi orang, enggak jadi, jadi binatang Jadi hmm. semua jadi orang semua Ya maksudnya ya, sukses gitu lah Sekolahnya sukses juga sukses. Lewat. Sukses, Sementara ada yang anaknya cuma tiga Pusing hmm. Siapa yang lebih dari lima di sini ada? Ada Ah ibu nih, hmm, berapa bu? Enam Apa yang ibu rasakan? Ketika anak sudah mulai besar-besar Enak ya bu, punya anak banyak ya bu ya Rizki mah ada aja bu ya hmm. Tapi ada loh bu yang enggak sampai enam cuma anak satu-satunya, pusing tujuh keliling aduh uang sekolah, waduh ini, ini itu, loh kok logikanya bu, ya kalau banyak kan harus banyak pengeluaran hmm. ternyata Allah, adil setiap anak yang lahir itu ada rizki hmm. yang pertama yang kedua adalah, al-rizku al-mukhtara rizki yang diikhtiarkan dia datang kalau kita berusaha hmm. manjada wa jada siapa yang cari, dia ya dapat hmm. yang malas. Walaupun rajin sholat, tapi malas kerjanya, mohon maaf. Ya duitnya, ya, duitnya pas-pasan. Ya. Maaf orang yang tidak sholat, bu, tidak jikir, tidak pernah ngaji, tapi rajin, profesional, duitnya banyak. Di sini tidak bicara konteks siapa iman, siapa kafir. Walaupun dia orang kafir, tapi orang yang kerja keras, gigih, profesional, motivasi tinggi, optimis. Duitnya lebih banyak dibandingkan kita yang rajin sholat, tapi tidak pernah rajin, yang malas. Adil Allah, bu dia ya. bil give uangnya 536 triliun. Nolnya 12 mungkin aja tuh. Borbor 12. 6 aja enggak kebaya. <laughs> ya kan? Banyak banget tuh duit gitu kan? Masyaallah. Enggak pernah salat Gilgit. Mm. Tapi dia dengan profesionalisme kegiatannya duitnya sampai banyak. Dua. Hmm. Okay? harus profesional. Walaupun kita orang yang beriman, kita orang Islam, kita orang yang rajin salat, rajin puasa, jangan lupa. Tetap kelola usaha dengan manajemen yang profesional. Mm. Kalau suka ketika orang itu beramal dengan amal yang profesional. Mm. Tiga ini yang paling penting. Ini enggak diajarkan di Barat, hanya Islam yang mengajarkan, dan itu hanya bisa ditempuh dengan metode Islam. Al Risku al muqayyadah atau sering disebut dalam Al Qur'an, Risku min Haytul Layathaf. Riski yang datangnya nggak disangka-sangka. Iya iya. Unpredictable, enggak bisa diprediksi. Bayar utang. Eh adik yang kerja itu, persis seperti jumlah utang yang kita lah. harus bayar. Kita utang 5 juta. Eh hey, datang ada telepon iya iya oh, saya mau bayar utang. hah? bayar utang. emang? iya kan ibu dulu pernah menjamin saya uang apa? 5 tahun yang lalu ibu masih ingin <laughs> coba siapa yang ngerakin dia lagi ada duit dia datang iya. dia nelfon betul-betul persis lagi untuk bayar utang. Ada ga pernah kejadian begitu ada kan? iya nah ya. itu dia itu yang disebut rezeki mens hayi tuli afsansi nah supaya itu rezeki itu bisa datang kepada kita yang ketiga itu mm -hmm. kita mau kasih contoh begitu itu apapun ya kalau di di rumah itu talang air ya apa namanya torren Ah, toran ya bu ya. Toran kan isinya air ya. Iya. Terus ada selang ya bu ya. Iya. Ujungnya apa bu? Toran. Keran. Walaupun di toran ada air banyak, kalau kerannya ngunci, ngocor nggak airnya bu? Nggak. Oke. Okay. Bukan berarti di toran nggak ada air kan? Iya. Di pipa ada air nggak? Ada. Kuncinya apa bu? Supaya ngocor? Kerannya dibuka. Keran inilah kuncinya. Banyak orang nggak tahu selah. Itu yang saya sebut selah tadi. Iya iya. Selahnya itu ada di keran ini. Walaupun kita punya stok di sana banyak, tapi kalau keran yang nggak dibuka, nggak akan alat terap itu berisi apabila. Bagaimana? Hmm. Nah, nanti dulu. Nanti dulu. Soalnya ada ibu yang mau bertanya. Sepertinya, silakan. Oh, yang tinggi tinggi bu. Silakan bu. Assalamualaikum pak Ustad. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Bu Siti. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ya. saya selalu timbul rasa keraguan dalam berbisnis. Yang akhirnya malah menolak rasa keraguan saya untuk mengambil resiko kehilangan keuntungan. Oh, ya. Bagaimana solusinya? Ya. Padahal kesempatan ya, Bu ya? Wassalamualaikum. <hari> Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sepatu. Ya. Sunatullah mengajarkan kepada kita satu prinsip. Setiap yang resikonya besar, pasti mendatangkan keuntungan yang besar. Hmm. Jadi kalau ibu mau untung yang besar, itu kadang-kadang bersahabatnya dengan resiko yang besar. Jadi kalau ibu takut mengambil resiko besar, ibu akan selalu mendapatkan pengesahan yang kecil. Ya. Jadi satu hal yang harus dimiliki oleh kita kalau kita mau berbisit adalah keberanian mengambil resiko. Tetapi, Nabi mengingatkan kepada kita, janganlah kita mengambil satu resiko yang terlalu berlebihan. Kata Nabi, kalau ada dua resiko, ambil resiko yang paling minimal pengaruh terhadap kerusakan. Misalnya gini, kita harus hitung resiko itu. Kalau misalnya kita belum siap bu untuk melakukan satu lira usaha, ya berbisnis, kita misalnya dulunya pegawai nih Bu, kan gaji tetap, tiba-tiba kalau langsung pindah ke bisnis kan gak ada penghasilan tetap. Iya. Ya adanya kan istilahnya komisi atau mungkin uang penjualan kan Bu ya. Gimana caranya? Dua kali. Hari Senin sampai Jumat kerja di kantor. Satu minggu mulai belajar bisnis. Kalau satu minggu ternyata penghasilannya melebihi dari bulan setengah. Lah lagi kerja di kantor. Udah biasa saja, hmm. Bu. Jangan langsung pindah. Ya. Berat nanti. Goncang apalagi kita sebagai penghasil utama penghasilan di rumah. Ya. Wah, itu nanti repot goncang nanti. Kita hmm. Bu sudah sayang. Iya. Ya, Bu dan harus yakin juga kali ya Ustaz ya karena kalau awal-awal mau mulai berbisnis pasti ya itu tadi juga keraguan itu ya jadi harus yakin optimis ya juga. keyakinan harus juga didorong oleh satu pertimbangan-pertimbangan yang masuk atas hmm. apakah kita punya kemampuan di bidang itu hmm. atau kalau kita nggak punya kemampuan kita coba punya modalnya tapi ajak partner rekan-rekan ya, ngerti jago ya. bisnis itu, ibu mau bisnis itu tapi ibu masak aja nggak bisa Jangan nekat bikin warung makan. Ibu modalin aja. Cari teman yang jago masak. Iya. Nih saya modalin bikin warung. Uh laku tuntut. Terima soran aja ibu. seorang bu. Lipas <tik> lipas aja bu. Oh modal kita bukan bu, bisnis. Baik. Penanya berikut silakan ada yang mau tanya. Iya. Mangga mangga. Assalamualaikum pak ustadz. Selamat saya jembat. mau bertanya. Ibu siap Ibu nuntin. Nuntin. Iya. iya. Eh bagaimana? Kalau saya berjualan, ternyata tidak laku-laku. Uh, uh, itu apakah berarti saya tidak mempunyai kemampuan untuk berjualan? Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <laughs> Bisnis barangnya tidak laku-laku. <tuh> Macam-macam ya, bu ya, Saya belum bisa pastikan seperti apa yang paling tepat. Ya, tapi ada beberapa pilihan. Satu, sudah pasti ya. Pertama, tempatnya kurang tepat ibu bikin supermarket di tengah sawah, siapa yang mau beli bu. <tuk> tengah hutan <tuk> ini contoh, wadah lengkap bu tuh males kesananya eh, gitu hmm. berarti tempat sangat penting, ya jangan pilih sembarang, atau misalnya kita jual satu produk yang harganya terlalu tinggi di masyarakat yang menengah bawah usah bu, kantongnya tipis murahin aja, tapi jualnya yang banyak kalau ditinggiin gak ada yang beli sama sekali bu. Nah yang kedua adalah lihat masyarakatnya kelas ekonominya apa. Hmm. Yang ketiga lihat ya, kemudian apa masalah usia kan beda bu. Gaya orang anak muda kita misalnya jual busana itu. Ya. Mm -hmm. Busananya orang tua ibu-ibu muda sama ibu-ibu yang sudah lanjut kan beda gayanya. Hmm. Ya? Kita jual ke ibu-ibu yang sudah lanjut gaya anak muda nggak penting ya ibu itu juga malu untuk pasang nggak laku laku salah ya, mungkin penjualnya bagus dekat kampus ya banyak mahasiswa mungkin yang berminat gitu kan itu pilihan juga masalah daerah segmen yang dipilih keempat promosinya bu kurang promosi enggak tahu kalau ibu jualan kayak begitu tahu gitu atau kita beli hmm. padahal kita udah tiga tahun di habis ibu nggak pernah ngomong-ngomong <laughs> pilih gila kartu nama hmm. pilih gila brosur kemana orang pergi kita pergi kita pagi-pagi brosur pergi yeah, kartu iya. nama gitu kan <laughs> jadi banyak tuh yang terakhir kalau udah itu semua udah mentok ya udah itu bukan takfirnya <laughs> Baik lagi bukan rezekinya kan Ustaz ya <goda> Tapi kita gak, gak harus misalnya kegagalan dalam bisnis itu tidak bisa hmm. tidak menjadikan kita makin terpuruk ya Ustaz Kita harus lebih semangat lagi ya Dan banyak orang yang sukses itu bukan karena dia begitu ubah usaha langsung berhasil gitu. Iya. Setelah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun baru dia berhasil Mhm. Makanya ada lagu ya, Duo bangun Iya <Gi> deh. Baik, terus nanti kita akan lanjutkan ya ibu-ibu dan pemirsa di rumah bagaimana berbisnis yang baik itu bersama Allah Subhanahu wa taala karena itu tetap bersama kami di Titian Kalbu. Insyaallah. Bicara mengenai bisnis bersama Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak hanya berbisnis kepada manusia Tapi kita pun juga harus mempelajari dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimanapun juga beliau seorang pebisnis yang ulung dan bisa dijadikan istilahnya uh, Motivasi kita untuk melihat berbisnis yang baik itu di hadapan Allah ya Ustaz ya. Nah kalau misalnya kita melihat bisnis yang dilakoni, uh, yang dilakoni atau yang diperlihatkan dari Rasulullah SAW itu adalah waktu zaman dahulu kan islahnya gak ada perjanjian apa. Kalau kita kan ada kontrak ada apa gitu Ustaz ya. Kalau dulu islahnya saling kepercayaan dan barter gitu ya Ustaz. Bisa ceritakan Ustaz? Iya. Yeah. Kalau ini mau dibahas itu cukup panjang dalam buku Sirah Nabawiyah itu disebutkan karena Syekh Dr. Faibur Muhammad Al-Buth itu cukup panjang, ya, Tapi kalau saya mau sederhanakan ya, Bu, ya, supaya gampang kita terapis syaratnya, apa sih kunci keberhasilan dakwah Nabi satu kata? Al-Amin. Sebelum jadi nabi, Bu. Sebelum jadi nabi, sejak beliau masih muda pun sudah mendapat gelar Al-Amin. Itu yang bikin gelar bukan tim suksesnya. Kalau <laughs> tuntaskan itu kan direkayasa. Ini asli dari masyarakat memberikan gelar secara sukarela. emang dia pantas disebut orang yang dapat dipercaya. Makanya Khadijah uh -huh. ngetes sebelum mau menikah sama Rasulullah. Kasih titipan barang terbukti bisa dipercaya. Usia berapa beliau sudah berbisnis? Usia 15 tahun. Anak-anak kita zaman sekarang usia 15 tahun masih begini sama orang tua. Uh -huh. Maaf bukan berarti kita enggak mau modalin anak kita untuk kuliah dan segala macam. Kita mau tetap biayain tapi dia bisa bilang begitu, sama kita kan kita terharu Bu. Ya. Ma, nggak usah deh, Pa. Ya. Uang dari Mama saya akan tabung, selebihnya saya bisa hidup sendiri kan, kamu, Saya sudah berbisnis. Alhamdulillah. Setelah Bersyukur ya. kita sebagai orang tua ternyata anaknya bisa mandiri. Heeh. Hmm. Enggak tiap apa. Ya, Ma nah, habis lulus Ma. lupa. Pusing kita kan. Nah itu. 15 tahun sudah menjadi seorang pebisnis beliau. Ya. Hmm. Dan main-main loh, Bu. Bisnisnya ekspor impor trading. Bari ila fi Quraisy ila fihim rahlaka syita'i was saif falyabud rubba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya itu satu gambaran bahwa orang-orang Quraisy sudah terbiasa untuk berbisnis dalam musim panas musim dingin para ulama memberikan komentar tentang ayat ini mereka sudah berbisnis ke negeri Syam tahu Sam itu adalah di Syria Syria sudah pergi ke sana trading Bawa barang-barang Mekah jual di negeri Syria dapat untungan bu? Mm -hmm. Keuntungan yang masuk itu cash flow yang masuk itu dibelikan barang-barang yang ada di shop untuk dijual di Mekah, mm -hmm. double margin. Ya Allah. Ya kan bu? Ibaran ginilah ibu orang Bandung, barang-barang yang ada di Bandung dijual di Jakarta, Jakarta. pasti ada selisih kan? Iya. Kemudian barang-barang Jakarta ibu beli yang ada di Bandung, mm -hmm. ibu jual lagi di Bandung, nah untungnya kan dua kali lipat. Mm -hmm. Itu dilakukan terus, ekspor impor trading teratas kita pergerakannya sama kecamatan kelurahan, kecamatan kelurahan, paling jauh mah Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu Sulawesi. Ya. Kalau orang Muslim yang ber berbisnis, jangan kaget bu, subuh masih di Jakarta, entar siang udah ada di Singapura, entar sore sudah ada di Abu Dhabi, besoknya sudah ada di Swiss, balik lagi sudah ada di Jakarta. Iya. Mm. Itu biasa bu. Tidak ada batasan negara buat mereka. Karena dimanapun adalah bumi Allah. Iya. Sebenarnya time is money, gitu ya. Time is worth. Semua dari ibadah. Semua. Baik. Ustaz ada yang mau bertanya lagi sepertinya. Iya. Sebelah mana? Mana kiri. Oh iya. Silakan bu. Bu nunggu gini sih nggak koyakan. Eh. <laughs> Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robia Pak Ustaz ya. yang akan saya tanyakan adalah Islam mensyaratkan transaksi jual beli pembeli. antara penjual dan pembeli iya. untuk memenuhi kualifikasi mm -hmm. kesetaraan. Iya. Apa yang dimaksud dengan kualifikasi kesetaraan itu? Sekian, terima kasih. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Ustaz bahasa intelek kualifikasi kualifikasi kesetaraan itu maksudnya bahasa gampangnya Bu adil nah ya kan adil bagaimana adil itu tidak boleh ada yang saling menzalimi si penjual silakan boleh menjual barang ya boleh menjual barang dengan keuntungan yang tidak memberatkan pada si pembeli si pembeli juga enggak boleh menawar barang terlalu murah sampai habis modalnya Jangan juga nanti ada yang menipu gini Bu, harganya sebenarnya 100 ribu, dinaikin 300 ribu, diskon 50 persen hmm. atas 50 ribu, masih untung dia sebenarnya, iya. orang aslinya 100 ribu, itu namanya bohong, hmm. ya, boleh harganya dimahalkan, tetapi harus sesuai dengan kualitasnya, saya mau contoh, maaf nih, ada TV, ya, 29 inch ya, ya ada dua sama-sama 29 inci yang satu mereknya udah terkenal bu yang satu masih baru kemarin sore hmm. yang ini harga cuma 1 juta yang ini 5 juta hmm. mahal mana bu? Mahal yang... apa Liga -liga. ini benar lebih mahal? Hmm. kita bukan beli mahal beli kualitas jadi jangan mengatakan oh ini aja 1 juta maksudnya ini 5 juta loh gak pandut membandingkannya karena ini jadi 5 juta karena kualitasnya lebih bagus gitu hmm. kalau ini mungkin 3 bulan sudah harus masuk bank di reparasi kalau ini awet-awet gitu loh Mau pilih yang mana? Beli yang 1 jutaan Beli 10 Kayaknya 10 juta Ini 5 juta sampai 3 tahun gak mati-mati gitu Nah itu itu pilihan Ibu mau haji Ada yang reguler Ada yang plus Ya yes. Ah oh, mahalan tuh plus Ngapain haji mahal-mahal -maha? Mendingan reguler Iya silakan. Hotelnya beda bu Yang disini emang alas-alas lantai Kasur jambung Plus Iya. Jadi sebenarnya itu bukan masalah harga, bicara masalah kualitas manfaat. dan manfaat. Mm -hmm. Jadi kalau kita jual barang, jangan takut ibu ya tadi, jangan takut jual barang semahal apapun, mm -hmm. asalkan sinkron dengan manfaat dan kualitasnya. Yeah. Kita bukan jual mahal, tapi jual kualitas. Yeah. Itu yang disebut kesetaraan bu. Ya. Mm -hmm. Kalau dalam bicara konsep kepegawaian, ya, mm -hmm. ya perusahaan itu harus mm -hmm. menggaji karyawan yang pantas. Mm -hmm. Ada istilah pemerintah UPR ya, upah, upah, upah, upah minimum regional. Itu buat standar. Jangan digaji di bawah itu Ya, bagaimana mau bisa hidup? Kerja ya. dari pagi sampai tengah malam, gak dikasih lembur uh -huh. Usah ya. Tapi juga gak boleh Menuntut gaji yang berlebihan sampai demo Kasianmu pengusahaannya mau dari mana menuntut gajinya Kalau e -e -e. minta gajinya 10 juta, nah cuma pegawai biasa <guluh> <guluh> Oke Harus seimbang Antar Odin saling ridho Kalau ridho, ya ridho ya, Udah, Bismillah, jalan Berarti ada Ada ya. ada take and give yang baik gitu ya, antara peserta Jalan baik. Keterbukaan Iya Ya, penanyaan berikut silahkan Oh iya, silahkan Maaf-maaf Ustaz silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Saya Ibu Usi ya. Ustaz. Usi, Usi. Ustaz. Pertanyaan saya Bagaimana kalau saya menunda-nunda Pembayaran kartu kredit Apakah saya disebut uh, menzalimi pihak lain Demikian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kartu kredit ya, oh, bu, bukan bukan mengkredit barang kan, ya? kan ada juga yang modelnya kan barang-barang kreditan ya, kartu kredit, oke okay? yang kan kartu kredit, kayak gini, yang pertama, bu usia dan buat siapapun yang punya kartu kredit ya, satu, pada saat kita melakukan aplikasi kartu kredit, kita sudah memperhitungkan bahwa kita adalah orang yang sudah pantas memiliki kartu kredit, bagaimana hitungannya, sepertiga dari nilai gaji, itu plafon dan limit yang paling maksimum, katakanlah plafonnya 10 juta, tetap kita gak boleh main tadi angka 10 juta, itulah pancingannya orang kartu kredit bu, Wah masih ada rp juta, limitnya gebet. Gebel, uh, gesek gesek gesek Nah loh gila membayar gak bisa Misalnya gini Bu, setelah dihitung-hitung ya Dengan, dia penghasilannya Rp12 juta Dia hanya boleh menggunakan maksimum kredit cardnya itu Tidak hmm. boleh lebih dari Rp4 Itu Rp4 per bulan Walaupun pagu-pagu kreditnya Bu, itu sampai Rp15 atau Rp20 Apakah ada yang 100 juta platinum? Iya. Yeah. Jangan gojoran bagaimana nanti bayar satu. yang kedua, kalaupun terpaksa kita sudah melakukan itu ya, cepat selesaikan dan tutup kita hmm. belum belum layak saat itu hmm. kemudian yang ketiga, kita gak mau tutup, tetap membutuhkan karena mana-mana kita membutuhkan, gak mungkin bawa duit banyak-banyak, kadang-kadang kita harus apa, Tantang perlu ya transaksi ya. yang cepat ya, hmm. gimana caranya? Bu menunda sebenarnya juga gak apa-apa, sudah ada klausulnya bu kalau ibu menunda, ibu siap membayar gendah kan? Hmm. untung tiap bawa hmm. untuk kreditkan, disimpan yeah. ya mudah-mudahan terlambat yang bayar kartu kredit ya. kalau dia gesek akhir bulan lunas gesek, akhir bulan lepas tanggal deadline ya. lunas iya iya kan? untungnya sedikit hmm. justru dia ngandut untung dia sekian untuk terlambat bayarnya ya, dikaliin lagi kaliin iya, lagi nah iya. di situ dia mengambil keuntungan kita satu orang kalau 1 juta orang yang mau jadi member bu Masyarakat. berapa duitnya dia iya iya saya tertarik sekali nih mengenai kerjakan kalau misalnya kita ingin berbisnis bersama Allah atau berbisnis dengan Allah berarti modal kita itu didapat tidak dengan yang riba kan atau yang berbunga itu nah kalau misalnya memang kita pure terus murni gitu ya dengan istilahnya yang jadi awal basic iya. aja Penginnya kan halal, insya Allah kan seterusnya halal Nah, kok misalnya sudah mengandung riba kan Berarti yeah, memang okay, tidak diperbolehkan yeah. Nah, kita akan bahas bahasakan Kemudian yeah. kemana-mana, kita akan so, kemana -mana, kita kau kembali Saya yang satu ini, tetap bersama kami Insya Allah